Abdullah nggak akan, Mohon maaf, Haji Abdullah jangan tersinggung ini. Ini contoh ini. Hmm, ini tetap itu kalau bu, buaya ya, buaya, ya. biarpun pakai, anu ya tetap buaya, ya ya seperti itu. Jadi kalau masalah baju yang macam-macam, tidak akan berubah hakikat siapa orang yang pakai baju tersebut. hati-hati Oke, bangga-bangga dengan pemikiran itu musibahnya, karena dia dipubok kesombongan. Makanya paling susah sama orang Islam liberal ini. Dia dipubok kesombongan. Sya simpatisannya pun tidak sih aja-aja ngomong nih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 Di saat kita mengatakan agama itu di luar Islam tidak benar Bukan berarti kita harus mengajak perang dan bermusuhan Hati-hati dengan pemikiran yang aneh itu Dari Mukontimah, dari Habib Isyam itu menunjukkan kepada itu Mereka memulai rundang-undang Al-Quran Dirubah seenanya sendiri Kalau orang ngaku Islam tidak ikut aturan quran Terus gimana ikut aturan akalnya sendiri? Ya itu motor Motor itu lebih asik pakai susu Karena saya suka susu Tidak bisa jalan Ya tetap motor pakai ben